Alhamdulillahiilladhi wa tati Segala puji bagi Allah yang memberikan kekuatan sehingga Semua jadi sempurna Karena hanya kekuatan darinya Bahagia itu bukan di masalah fisik, materi, kedudukan, harta, pangkat jabatan Tapi di masalah rasa syukur, setuju ya? Suuuu <tuh>. bersyukurlah, semua akan indah terasa di jalaninya Setelah bicara keajaiban di Saur Segar pagi ini Saya biasa bisa aja lihat Mbak Ajijah. kenapa? Karena ini bagian dari keluar biasaan Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan Maka jangan sia-siakan kehidupan dengan terus berbagi uh, kebaikan, nasihat Supaya saling menenangkan Karena hidup yang paling indah dan paling bahagia ketika menjalaninya dengan tenang Ini kehebatan Allah loh Ini belum seberapa di antara kehebatan Allah Allah bisa menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa bunda Contohnya Adam dan Hawa Tanpa bunda, tanpa ayah, Hawa tanpa ayah tanpa bunda Adam. Hawa bukan bukan anak Adam itu. Itu beda dari bahan baku yang berbeda. Sehingga kalau Hawa menjadi pendamping Adam, itu dia tulang rusuknya Adam. Tapi Ustaz gimana itu dengan yang serai? Berarti itu tulang rusuk rentalannya. Yang tidak bertahan lama. Yang kedua, Allah menciptakan manusia tanpa ayah bisa Nabi Isa. Sempurna. Allah ciptakan kita ada ayah ada bunda. Termasuk ini kesempurnaan yang Allah beri kepada Mbak Ajijah yang kita lihat. Tidak ada sia-sia, tinggal ada enggak rasa syukur itu. Maka kalau sudah rasa syukur itu ada di hati, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, semua akan baik-baik saja. Maka hadapi dengan senyuman, sikapi dengan kelapangan dada. Alhamdulillah, surah, lakas, kenapa dadamu menjadi sempit? doalah Allah, Rabbi, Surahli, Surahli, Ya Allah luaskan dadaku. Karena ini bagian daripada apa yang kau pilih. Aku teraudisi menjadi orang yang kau percaya untuk membawa beban ini. Layuqalli nafsan. Jangan jadi beban. Allah sesuaikan kapasitasnya. Bisa jadi apa yang kita anggap buruk itu yang terbaik. Jangan cerca keadaan. Bisa jadi yang kita anggap jelek itu yang terbaik. Karena punya amal lebih. Kita tahu amal Mbak Ajijah. Mungkin ada doa orang tua yang melebihkannya sehingga pernah keluar negeri ya. Ceritanya standar setanar aja. nggak ada masalah. Yang jadi bahaya ini ujian bagi yang... Merasa bersih, merasa sempurna, merasa suci. Lalu mencibir. Seperti tadi kisah masa lalunya. Lu tuh cowok pecere, Dia sedang menghina Tuhannya yang menciptakannya. Lu bisa nggak bikin pencipta? Maka ada di doa bercermin. Ingat waktu kita kecil di madrasah diajari. Kalau bercermin itu ada doanya loh. Allahumma ya Allah. Tantahalki pahasin huluki. Ya Allah. Sempurnakan akhlakku Sebagaimana engkau sempurnakan penciptaanku. Kelebihan kita apa coba? Main ke kebun binatang, e, bersanding dengan kandang yang mana pun, paling sempurna, betul tidak? Iya. Maka bersyukur, enggak ada alasan. E, lakot holaq nel insan, nafi ahsa sudah aku sempurnakan ciptaanmu. Kelebihan, kekurangan, itu adalah bagian dari keseimbangan, maka saling melengkapi. Kenapa Adam menikah dengan Hawa? Itu ada kelebihan, kekurangannya. Kalau Adam ada maunya, kalau Hawa, Hawanya curiga. ya. Kalau Adam, Adam punya kelebihan. Aduh jangan lihat kecilnya ada kelebihan, ya. Aduh jangan lihat kecilnya ada kelebihannya, pasti lah istrinya yang tahu, ya. Nah, Kalau istrinya pasti ada kekurangannya. Maka sudahlah. lah uh, apa? Kesempurnaan cinta, cintai dirimu apa adanya. Kau dan aku tercipta oleh waktu. Sebenarnya dicipta bukan oleh waktu, oleh Allah. Hanya untuk saling mencintai, menyempurnakan, bahagia bersama, sempurna. Artinya yuk saling menutupi kekurangan dengan kelebihan kita. Khalaqnakum azwaja. Allah ciptakan berpasang-pasangan. Fadola ba'dohum ala ba'din. Ayo lengkapi dengan rasa takut kepada Allah di frekuensi yang sama. Nanti Allah angkat derajatnya di posisi yang sama, surga yang sama. Maka jangan takut dengan kekurangan, justru itulah kelebihan. Maka dari itu Mbak Ajijah, asik jalani aja dengan indah dan semua akan CC pada waktunya. Saya doakan tadi tanya, Mbak usia berapa? Kalau Ustaz ya sudah cukup mengambil keputusan untuk menikah menyatakan untuk menyatukan meminta tanggal untuk menunggalkan bukan meninggalkan insyaallah ada jodohnya jangan takut ya ada cinta yang tulus mah yang menerima kita apa adanya bukan ada ada apanya atau adanya apa ya semua dengan rezekinya yakin? yakin maka dari itu yuk kembali ke Allah Dengan rasa syukur kita, kalau dianggap berat, sabar kita. nafsan Allah tidak membebani siapapun kecuali dengan kapasitas yang Allah berikan tenaga untuk menjalani kehidupan itu. Yang jadi masalah bukan ujiannya, tapi bagaimana menyikapi ujiannya. Saya mau tanya sedikit, Mbak, bagaimana menyikapi ujian ini e, di perjalanan e, selama Mbak dapat episode ini? Sebagian tadi udah ceritakan yang paling kuncian, sehingga Mbak tegar menjalani. Paling kuncian? kuncinya cuma syukur sama ikhlas sebenarnya syukur kan syukur sama jadi syukur. sudah selesai uh, alham, alhamdulillah saya rasa masih banyak orang yang jauh lebih jauh lebih tagel dibanding saya Gua. saya ya saya cuma kumisan hmm. dan jenggotan ya siap yang lain mungkin ada yang jauh uh, nggak seberuntung saya ada yang nggak bisa melihat dunia yang segini bagusnya nggak bisa hmm, dengar nggak bisa bicara saya hanya diberikan kumis yang alhamdulillahnya menjadikan ladang pahala Insya insyaallah yang mudah mudahan jadi jalan silaturahmi ya ya benar sekali bisa datang ke segar itu benar kata nabi sekali. pas kayak kata mbak ajija huwa lihatlah orang yang di bawahmu walat unduru ilaman huwa mbak ajija belum seberapa saya di bandung tuh di terminal cicahem ada ibu-ibu yang usianya udah senja tangannya nggak ada kakinya nggak ada tapi dia struggle Senyum aja kalau ketemu teh, kebayang nggak? kalau gatal punggung dia caranya gimana? Kalau gatal kepala, kita aja naik motor kesiksa harus berhenti dulu Berarti ada orang yang lebih tragis tapi mereka bisa hidup karena menerima apa adanya Dan mencintai dirinya apa? Ada yang bahaya ini udah kasih cantik, ganteng, sempurna Tapi nggak ada rasa syukur kepada Allah Wala'in kafartum inna aza billah syadid Kita akan berbagi dengan pemirsa di rumah atau apa? Dari Pengikus di aja Instagram, aja. enggak? di instagram dari Ed Faizal Mutakin Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah ini gimana sih caranya bilangin istri yang nggak bisa cintai dirinya sendiri Apakah sulam alis itu dosa Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Yang saya dapat hadisnya itu bukan mensulam alis yang dosa itu Menghabiskan menggantinya dengan tato Kalau mensulam masuknya ke kategori merapihkan Ini serajat dengan hadis meratakan gigi Nanti timur hukum bagaimana memakai behel? Pakai behel nggak apa-apa karena itu prosesnya mengikuti kembangan. Kalau meratakan secara langsung itu dilaknat oleh Allah. Itu ada beberapa fikih tentang perempuan, kalau mensulam masuknya merapihkan. Tapi kalau mencukur, mencukur diganti dengan tato itu sudah merubah. Yang jadi persoalan dalam Islam itu merubah yang sudah Allah beri artinya tidak bersyukur. Nanti ada lagi persoalan baru. Terbukti ada pertanyaan lagi itu. Tuh, dari Ed Eri Iskandar Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam. Aku itu gendut, tapi pengen kurus Itu termasuk kategori tidak mencintai diri sendirikah? Kan sebagai perempuan wajar nggak sih kalau mau langsing Manusia itu nggak pernah ada habisnya ya, keinginannya Maka Nabi berlindung Allahumma ini awud kami nafsi latas bayi Allah Aku berlindung dari nafsu yang tidak pernah kenyang Saya kurus Pengen gendut. gendut, yang gendut pengen kurus, bukan dikurus dan gendutnya Ada nggak betul rasa syukur dan ikhlas menerima apapun Kalau memperindah dianjurkan Inna allaha jamil yuhibul jamaal, Allah maha indah dan mencintai keindahan Maka indahkan dengan kapasitas kita bisa mengindahkan diri Maka bersyukur atas apapun yang... Kalau pengen langsing ya langsingin, cuman capek sendiri Kalau yang kurus pengen gendut ya gendutin, cuman capek sendiri Mending senyumnya aja lah, jalani apa adanya Biar kehidupannya itu berpihak kepada kita ya tapi boleh ya pak boleh boleh ah ada penelpon ada penelpon silakan assalamualaikum halo assalamualaikum salamualaikum dengan siapa dengan uh, okta di Depok okta di Depok silakan mbak ustadz Effi aku mau nanya dong jadi aku ini baru pacaran sama pacar aku selama 6 bulan aku tuh <guluh> orangnya tomboy cenderung cuek sih Mas hmm. sekarang tuh di uh, cowoku tuh lebih sering menuntut untuk menjadi feminin. Hmm, hmm. Jadi pakai rok, dandan, terusnya harus seru pakai heels. Sedangkan perut aku tuh nggak aku, aku banget gitu. Hmm. Apakah aku harus ngerubah seperti apa yang dia mau sedangkan uh, aku ngerasa Beban. bukan aku banget atau gimana ya Ustadz ya? Hmm. Udah. Udah. Oke. Okay. Sudah. Sudah. Terima kasih. kasih. kasih Oke, okay. okay, Mbak Okta. Prinsip hidup yang paling asik itu just the way you are. Jadi dirimu sendiri, be yourself. Kalau Anda menjalin hubungan dengan dia jadi tidak nyaman, berarti kembali saja kes kesendirian tapi nyaman. Ngapain berdua tapi beban, mending sendiri tapi asik ya tetap sudah just the way you are, be yourself, jadi diri sendiri yang asik-asik aja. Nanti Allah datangkan yang pantas dan layak buat kita dan ga jadi beban buat kita ya. Setuju ga Pak Oktak? Sudah, jangan membebani diri dengan pasangan yang tidak jelas. Sudah sedekahin aja lah pasangin. Sedekahin pacar. Biar ga jadi beban ya. Baru sebulan okay. ini. Baru sebulan ini ya. Disyukuri yang penting Disyukuri. itu ya, apapun. Daripada Bikin masalah baru, problem baru, dan tidak ada penyelesaiannya. Nanti kalau ada emang apa. pasangannya pengen dandan, biar aja dia dandan sendiri. Ya, nah, kalau mau balikin lu aja deh. Yang pengen bikin. Oh, so. ya? ya, reja ada nih juga ya, lucu. Okay. Emang kalau bersyukur itu akan bisa menerima... Saya punya temen ini cerita ya. Saya juga punya, emang sih. Iya, <lalu> emang. Kalau gitu, saya, saya ceritain temenmu aja ya. Orang punya cerita... Teman saya itu begini, pada suatu saat dia udah berkeluarga, udah punya anak. Suatu saat uang tinggal 20.000 di 20.000. Hmm. Dan dia nggak punya tabungan, lapar mau makan. Ini bukan bulan puasa nih, Ustaz. Hmm. Hmm. Mau masuk warung, pas mau masuk ada orang minta-minta. Ibu-ibu -minta. hmm. bawa anak belum makan seharian. Dia 20 dia mikir untuk makan dia lapar apa diberi ikhlas diberikan. Oh. Terus Lalu, Dia enggak makan, bilang enggak makan. Enggak sampai 10 menit handponnya bunyi. Dapat job nge honornya 5 juta. Oh. Betul. 20.000. 20 diganti 250 kali lipat, Pak Begitu besoknya nge-MC dapat honor 5 juta. Mau pulang, ada orang minta-minta lagi. pak. Dia, kasih Dia mikir 20.000 ribu aja gantinya 5 juta. 5 juta dikasih semua. Eko. Apa yang didapatnya? Yang terjadi akhirnya berantem sama <tuh> istrinya. <Nih>, ini kadang... Semakin <tuh> <tuh> <tuh> tinggi pohon menjulang, semakin besar tebakan angin. Semakin yakin, ya semakin berat ujiannya. Kita berikan kesempatan untuk penonton yang mau nanya, silahkan. Silahkan teman-teman yang ada di studio, boleh bertanya. Nah... Assalamualaikum Pak Ustadz uh, Bagaimana cara kita move on Dari apa yang udah kita alami uh, Sehingga menyebabkan kegagalan Dari uh, rencana nikah yang udah ada Sehingga menyebabkan Kita tidak bisa menerima cinta lain Selain oh, yang lama itu oh. Bagus, bagus Ini kekinian, bagus. Ini kekinian bagus. banget pertanyaannya. mau dijawab langsung sama mau Nanti kita bagi pengalaman. Nah, begini, ada yang mencintai dan terlalu mencintai dirinya. Hmm. Tapi ada juga yang terlalu memberikan cintanya untuk yang lain. Hmm. Ini akibatnya, ketika cinta kita diserahkan kepada yang lain, pul gitu. Ketika dia yang kita cintai menyakiti kita, meninggalkan kita, itu kita move on akhirnya jadi tidak ada cinta karena terkuras habis cintanya maka cintai dirimu apa adanya apalagi orang lain cintai apa adanya, cintai sekedarnya benci sekedarnya kupinang kau dengan bismillah kutinggalkan kau pun dengan bismillah jadi hati-hati dengan mencintai ini nggak boleh lebih daripada kapasitas yang Allah beri maka di surat at taubah ayat 24 kul katakanlah ingka hukum apabila bapak bapamu istrimu anak-anakmu, hartamu, kendaraanmu, rumahmu, perdaganganmu, bisnismu, kebun-kebunmu ada delapan poin di sana lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah itu tunggu apa yang Allah akan beri dan tidak akan mendapat penunjuk yang ada resah, gelisah, gundah, gulana dikaitkan dengan pernyataan tong tadi yang penting ikhlas ketika kita melepas, ikhlas ketika kita menerima dan mendapatkannya ini ada kisah satu lagi biar menginspirasi Allah tidak pernah melihat seburuk apapun masa lalu Ada mantan uh, kerja seks komersial. Keikhlasannya muncul dan dia juga nggak mau dapat episode jadi PSK. Tiba-tiba di hadis itu diceritakan dia lihat anjing yang kehausan. Seperti orang yang lapar ngasih sedekah. Hmm. Dia buka sepatunya, dia ciduk air, dia suapin anjing itu. Apa ujungnya akhirnya? Dia masuk surga gara-gara satu amal itu. Ini apa? Ketika hadis ini saya ceritakan ke publik, orang-orang yang pulang berzina dari tempat prostitusi, Nyari anjing pula. Delapan kali. Bayang satu ini. Tetap kitaul segar.